Bagaimana cara meyakinkan Teman perempuan Ana Bahwa Ana sudah Pingin hijrah seutuhnya Mohon nasihatnya Ustadz Soalnya kebetulan Fulana hadir Ini Ini main pimpong ini Jemaah Iya <tik> nih Jemaah Banyak kita gak ngerti hukum dong. Salah satunya Hukum berteman dengan wanita Artinya kita kenal sama seorang wanita, enggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah memandang dia, kita berduaan sama dia, kita pegang tangan dia, naudzubillah itu sudah jalan-jalan menuju perzinaan, sudah terbuka buat kita. Allah mengatakan, wala zina. Kalian jangan mendekati zina. Jadi kalau antum uh, sudah mau hijrah, antum tinggalkan. Ustaz, fulana belum siap? Antum katakan kepada fulana. Kalau antum memang siap hijrah sesungguhnya, Ana minta maaf. Nanti ketika Ana punya kemampuan, Ana akan menikah, dan pintu rumah pertama yang Ana ketuk adalah pintu rumah. Selesai dia tinggalkan. Dia akan marah ini itu, katakan kita ingin diridai Allah SWT dan seorang wanita ketika ditinggal sama pacarnya anggap dia kalau ini memang pacaran dan Allah tidak ridho dengan yang seperti itu jemaah. Insyaallah Allah akan beri berkah di umur dia, di waktu dia dan dia akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik insyaallah andai kata lelaki ini pergi dan tidak kembali. Allah akan kirim orang insyaallah menjadi jodoh dia yang lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab.